kalau kita mengajak untuk saling baik, saling benar, saling enak atau sama lain itu bukannya kok kita mau jadi malaikat. Enggak juga kita enggak akan jadi malaikat, tapi juga bukan berarti kita lantas memilih untuk jadi setan. Kita tidak bisa sesuci malaikat, sebenar malaikat, sebaik malaikat, tapi juga kita tidak punya cita-cita untuk selaknat setan, sedurhaka setan dan segelap setan. Malaikat itu makhluk statis, meskipun dia diletakkan atau hadir di tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat minum-minum, dia tetap baik yang dilakukan. Setan juga makhluk statis, meskipun dia hadir di masjid, di kuil, di gereja, tetap saja jelek yang dia lakukan. Sementara kita di tengah-tengahnya, kita memiliki pilihan, kita memiliki dua kemungkinan untuk kita pilih menuju kebaikan atau menuju kebrengsegan Allah Allah Pertengkaran yang terus-menerus Antara golongan A dengan golongan B Di tengah benturan yang tidak selesai-selesai Antara kelompok satu dengan kelompok yang lain Di tengah perang frontal atau perang dingin di dalam batin Antara aliran satu dengan aliran lain Di tengah ketidakrelaan, ketidakridoan, ketidakikhlasan Antara satu dengan manusia yang lain Insya Allah, saya yakin, saya yakin-yakin Bahwa kita Akan memilih Untuk menggerakkan diri kita Semua ini bersama-sama sebagai satu bangsa Menuju sesuatu yang lebih baik Menuju kerenlah hatian, Satu sama lain Menuju sikap untuk mau mengalah Satu sama lain Untuk menomersatukan yang terbaik Bagi kita bersama-sama Bukan yang terbaik bagi A, buruk bagi B Bukan yang terbenar bagi C Buruk bagi D dan sebagainya Saya yakin yang terbaik happy end kecuali kita berpihak kepada kebodohan kita berpihak kepada kekerjaan kita berpihak kepada kesempitan dan malah betapa ya satu-satunya jalan saya kira mawas diri mau membikin diri kita ini pas kalau lebih kita bikin pas, kalau kurang kita bikin pas. Bahasa Indonesianya mawas di. Taubah, tobat,